of me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 persoalan apa jawaban itu benar atau tidak serahkan kepada Allah yang penting sudah berusaha untuk menjawab <laughs> dunia ini seperti kampus tempat orang berdebat tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan yaitu ruangan ujian